Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala adihi wa sahbihi Wa mawala amma ba'du Ya kita Buka selisanya jawab ya Bagi ada Di antara ikhwan atau akhwat sekalian yang ingin bertanya Maka saya persilahkan Baik yang berhubungan dengan materi Ataupun yang diluar materi Fadol <gusions> ya warahmatullahi wabarakatuh. <barakallafikum. gulus> yang disebut dengan ashfa'atul ubma atau ashfa'atul -syafa Kubra syafaat yang paling besar, itu adalah syafaat yang hanya Allah khususkan bagi Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Ini diantara syafaat yang khusus bagi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika meringankan keadaannya manusia. Di padang Mashar yang waktu itu mereka menunggu perhitungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mereka meminta kepada Nabi Adam, kemudian Ulul Azmi minar Rusul, ya Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Hud dan yang lainnya, mereka semua mengajukan utur dan tidak bisa. Ketika itu disampaikan kepada Rasulullah SAW, kemudian beliau yang maju menghadap Allah, kemudian memuji Allah dengan pujian-pujian yang tinggi, kemudian Allah berikan izin untuk memberikan syafaat. Ini kata para ulama memang berlaku untuk semua manusia yang ini disegerakan perhitungannya supaya azab mereka yang mereka rasakan di padang mahsyar segera selesai untuk dipercepat perhitungannya itu sebenarnya hakikatnya bukan uh, kenikmatan dalam artian kenikmatan yang benar-benar terasa -benar nikmat cuma segera dipercepat perhitungannya karena mereka nanti dengan adanya eh hisab pun akan mendapatkan balasan yang azab yang kekal di neraka orang-orang kafir naudzubillah minzalik nah para kawa piduh ya Bagaimana kita bagaimana cara kita membedakan antara tanggih kaumnya dan tanggih sesaran yang besar? ya. Bagaimana kita membedakan iroda kauniyah sama iroda syariah? Kehendak Allah yang bersifat syariah, apa yang Allah cintai, yang kehendaki dan Allah cintai yaitu hal-hal yang disyariatkan dalam agamanya. Tapi juga ada yang namanya iroda kauniyah, kehendak Allah. Yang berlaku di alam semesta ini Dalam ketentuan takdirnya Misalnya Allah subhanahu wa ta'ala Menghendaki Apa ini Orang-orang yang kufur Tetap pada kekufurannya Padahal Allah membenci hal tersebut Ini wajib untuk diakini Agar kita bisa membedakan Dan bisa memahami dengan benar Masalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kaidahnya Kata para ulama Masya'allahu kana wa ma yasha lam yasha'lam yakun apa yang Allah kehendaki akan terjadi, apa yang tidak dikehendaki tidak akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala menghendaki segala sesuatu di alam semesta ini terjadi dan tidak ada sesuatu pun yang luput dari kehendaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma illa ay yasha'u Allahu rabbul alamin." Dan tidaklah kalian menghendaki sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menghendakinya Karena dia adalah Rob alam semesta Sekarang ada yang bertanya Dengan akalnya Bagaimana mungkin Allah menghendaki sesuatu Padahal dia tidak mencintainya Kita katakan Ini bukan hal yang aneh Di kalangan manusia pun bisa terjadi seperti itu Jika ada masalahat Kadang-kadang orang orang melakukan sesuatu Dengan kehendaknya padahal dia tidak suka Contohnya Seorang ibu melihat anaknya nakal Anaknya dicubit Tanyakan sama ibu tersebut Apakah dia suka mencubit anaknya Tidak Tapi kenapa dia mencubit Karena menginginkan Supaya anaknya tidak nakal Pendidikan bagi anaknya Atau contoh yang lain Ada seorang bapak yang sangat sayang kepada anaknya Ketika anaknya sakit dan butuh dioperasi Dia bawa ke dokter untuk Misalnya perutnya dibelah Dibayar lagi dokternya Tanyakan kepada bapak ini Apakah anda senang Anak anda dilukai sedikit pun tidak senang ini dibelah perutnya dok dokternya dibayar. Apakah dia menghendaki anaknya di dibelah perutnya? Dikatakan dia menghendaki karena dia sengaja lakukan bahkan dibayar. Tapi apakah dia mencintai anaknya terluka tidak mencintai? Dia menginginkan yang lebih baik supaya sembuh penyakitnya maka dia mau lakukan hal tersebut. Ini dicontohkan oleh para ulama bisa berlaku pada diri manusia. Sekarang mengimani masalah takdir itu adalah perkara yang tidak, apa ini, tidak bertentangan dengan akal sehat manusia. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala itu sempurna ilmunya, sempurna hikmahnya, sempurna sifat-sifatnya. Allah menghendaki Fir'aun mati kafir. Kalau kita bertanya, kenapa Allah tidak memberikan hidayah kepada Fir'aun supaya beriman saja? Kenapa Allah memberikan hidayah kepada Abu Bakar al-Siddiq, Omar bin Khattab supaya mati? Dalam keadaan beriman Adapun Abu Lahab, Abu Jahal tidak diberikan hidayah Kita mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala Sempurna pilihannya Akal manusia tidak bisa menjangkaunya Sekarang dalam kehidupan kita Yang kita ragukan perbuatannya Di kalangan manusia Adalah siapa? Orang-orang yang tidak sempurna akalnya kan? Coba ada anak kecil Yang membagi-bagi sesuatu kita akan protes, kenapa anak ini membagi untuk yang ini, yang ini tidak. Kenapa? Karena anak ini tidak sempurna, akalnya, tidak sempurna pilihannya. Adapun orang yang sempurna pilihannya, itu tidak bisa ditanyakan tentang perbuatannya. Apalagi Allah Subhanahu Wa Taala yang maha sempurna. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al Qur'an, لا يُسَأَلُ أَمْمَيَهُ أَلْوَاهُمْ يُسَأَلُنَّ. Allah tidak ditanyakan tentang perbuatannya. Tapi manusia yang ditanyakan tentang perbuatannya Kenapa? Dia perbuatannya mahasempurna Bersumber dari sifat-sifat Kesempurnaan Makanya tidak bisa diprotes Allah memilih dan itulah pilihan yang terbaik Manusia Hanya memikirkan dengan akal mereka yang terbatas Kita saja Dalam kehidupan kita bisa bersangka Baik kepada sesuatu Ya, Walillahil masalul ala Dan Allah memiliki persifatan yang maha tinggi kita bisa bersangka baik kepada sesuatu Atau seseorang Kalau kita kenal orang ini punya reputasi yang baik Contohnya Di sebuah perusahaan misalnya Kita jadi salah seorang karyawan di situ. Ada seorang pemimpin Dia ini terkenal baik Sangat perhatian terhadap karyawannya Sangat peduli Kemudian selalu ikut membantu Pokoknya semua karyawan sepakat mengatakan Dia pimpinan yang baik Satu saat misalnya Kita sebagai karyawan, kita sedang cuti Kita pulang Tiba-tiba kita dengar teman kita Misalnya ada yang diberhentikan Dari pekerjaannya oleh pimpinan tersebut Tanpa kita tahu sebabnya Kira-kira yang pertama kali muncul Dalam pikiran kita sangka baik atau sangka buruk Kira-kira Kamu kenal pimpinan ini Karena selama ini perhatian sama karyawannya Tidak ada cacat dalam artian untuk reputasinya Kira-kira kamu sangka baik atau sangka buruk Sangka baik mesti Kena Karena kita anggap dia perhatian, iya kan? Lain kalau pimpinan yang yang sengaja memang tidak perhatian ini kita kenal baik perhatian, kita mesangka baik kepadanya. Padahal manusia terbatas sifatnya, Sebijaksana pun apapun dia mesti ada kekurangannya. Masa kita akan ragu kepada Zat yang Maha sempurna kebijaksanaan, sempurna hikmahnya, kebijaksanaannya, sempurna ilmunya, sempurna pilihannya, yang dia Maha sempurna dalam semua nama-nama dan sifat-sifatnya. Makanya. Memahami takdir Allah itu merupakan bagian dari pemahaman terhadap kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang ini tidak tidak ada sama sekali pertentangan dengan akal sehat manusia karena Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan segala ketentuan takdir itu sesuai dengan hikmahnya yang sempurna ketika Dia memberikan takdir yang baik maka itu dengan sebab karunia dan rahmatnya ketika dia menentukan takdir yang selain itu maka itu adalah dengan keadilan dan hikmahnya yang yang sempurna. Nah, para kalau itu. Ini yang menjadi dilema kita sekarang ini kan banyak generasi muda-muda sekarang uh, yang hanya mementingkan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa uh, ada keseimbangan dengan agama nah Bagaimana cara menendung ini? Iya <coughs> barakallahu fiikum. Ya, ketika timbul uh, fenomena saat ini banyak orang-orang yang lebih mementingkan ilmu dunia dan menyampingkan ilmu agama. Yang kemudian pada kenyataannya Dengan minimnya ilmu agama yang mereka pahami Itu akan menjadikan Mereka justru Tersesat dengan pemahaman ilmu Tersebut karena digunakan Atau dipahami bukan dengan nilai-nilai Dimana -nilai Misalnya seperti yang kita ketahui Dari orang-orang para pemikir-pemikir Yang ada di barat sana tentang Apa ini keadaan alam ketika timbul sesuatu Mereka kaitkan dengan ini gejala alam Ini gejala alam dilupakan untuk dikaitkan dengan Kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Ini yang terjadi Makanya kita lihat Banyak pemikir-pemikir yang terkenal dengan kejeniusannya Tidak beriman kepada Allah Kenapa? Mereka tidak mengenal Terlebih dahulu tentang ayat-ayat syariah ya, Yang merupakan sebab kehidupan hati Yang akhirnya ketika mereka merenungkan ayat-ayat caunia -ayat Alam semesta Tidak didukung dengan iman Maka itu tidak melahirkan keimanan pada diri mereka Contohnya seperti Einstein atau Thomas Alva Edison atau yang lainnya Tidak ada yang beriman Padahal mereka katanya sangat pintar dan jenius Ini menunjukkan apa? Kalau perenungan terhadap alam semesta Atau teknologi tidak didukung dengan iman Itu tidak akan memberikan manfaat Karena dasar kehidupan yang sesungguhnya adalah pada hati manusia Nah inilah yang perlu kita ingatkan kepada mereka Bahwa pengetahuan tersebut akan bermanfaat Kalau didukung dengan dengan ilmu agama Dengan keimanan Bahkan semakin akan menjadikan kita lebih kuat dalam keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barangkali kita pernah membaca sebuah buku yang ditulis oleh salah seorang dokter di Arab Saudi. Yang ketika dia menceritakan pengalamannya. Dia ahli bedah jantung ya. Dia menceritakan pengalamannya. Apa ini selama praktek mengoperasi orang-orang. Dan dia bisa melihat perbedaan orang-orang yang beriman. Yang selalu berpikir kepada Allah. Bagaimana hatinya sangat kuat. Kemudian keadaan jantungnya yang sangat baik dia, dia tuangkan dalam tulisan tersebut ini tentu ilmu yang sangat bermanfaat karena dia mempelajarinya atau menganalisa dengan keimanan sehingga justru menjadi sebab untuk menguatkan iman dan menjadikan orang-orang semangat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang benar para kalau fikernau Ada yang lain silakan eh kalau olursa putra itu guru-guru malas tapi itu tuh nakal itu nomor satu ya? untuk apa? Tidak. Tidak dulu. paling benar. <gulakan> iya benar kawa pick iya. Ada kendala juga pertanyaan. Kenapa? Beberapa orang ya, sebagian orang dari yang suka menuntut ilmu setelah dia belajar justru cenderung merasa cukup, jadi malas setelah itu, malah senangnya berdebat atau merasa dirinya paling benar sendiri kita tentu tidak mengenyampingkan masalah tipu daya setan. Setan itu punya kelihaian dalam menggoda dari cara-cara yang mungkin tidak diperhitungkan manusia. Tentu ketika dia menggoda orang yang tidak kenal agama, gampang dijadikan dia anti terhadap agama. Tapi orang yang sudah cenderung kepada agama tidak mungkin disuruh kamu jangan suka agama, kamu jangan suka ke masjid. Tidak mungkin digoda dengan godaan yang seperti ini Gampang ketahuan kan Tapi dia dibuat Digoda dengan cara yang Dia tersesat dan terjerumus dari arah yang Tidak disangka-sangkanya Seperti tadi misalnya Merasa cukup ah, Saya sudah senior Dengan saya belajar Saya sudah bisa membawa tiket di sorga Untuk masuk sorga Ini kan perasaan yang menjadikan dia Kemudian tidak lagi mengoreksi diri Bahkan kalau hati Dia merasa Kenapa saya, saya, sudah, saya sudah senior, sudah banyak menamatkan kajian-kajian Sudah banyak belajar Ini tipu daya syaitan Makanya Orang yang belajar agama yang benar Itu akan menjadikan dia semakin dalam ilmunya Semakin tawabuk, merendahkan diri Kenapa? Ketika dia mengetahui dia rajin belajar Bahkan rajin beribadah, dia ingat Itu semua adalah karena taufik dari Allah Kalau bukan karena taufik dari Allah Dia tidak bisa memiliki kebaikan tersebut Bahkan ini yang merupakan inti agama Islam Kenapa disebut oleh para ulama Al-Fatihah yang merupakan intinya Al-Quran. Inti dari surat Al-Fatihah adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'i. Hanya kepada mula kami menyembah. Dan hanya kepada mula kami memohon pertolongan. Ini menunjukkan hamba itu ketika dia menetapkan ibadah untuk Allah semata-mata. Dia menetapkan juga bahwa. Kemampuannya untuk melaksanakan ibadah Menjadi baik, semangat dalam ilmu dan amal Semata-mata karena pertolongan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Makanya dia semakin rajin Semakin merendahkan dirinya Ini ciri-ciri orang yang berilmu Ciri-ciri orang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat seperti ini Oleh karena itulah Kita selalu berlindung kepada Allah dari tipu daya siapa Setiap kali kita melihat diri kita berbuat baik Kita bersyukur kepada Allah Dan berdoa semoga Allah menetapkan kebaikan tersebut dalam diri kita Sebaliknya, waktu kita melihat orang lain berbuat buruk... ...kita berdoa sungguh-sungguh kepada Allah... ...agar dihindarkan dari sebab keburukan tersebut. Karena kita pun mungkin melakukannya... ...kalau bukan karena penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu di antara faedah mengimani takdir... ...yang diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Dalam kebaikan, kita selalu nisbatkan ini adalah... ...karena kehendak Allah kemudahan dari Allah. Kita melihat orang berbuat buruk, kita nisbatkan. Ini karena Allah... Berlepas diri darinya. Jangan sampai Allah berlepas diri dari saya. Sehingga saya terjerumus dalam keburukan yang sama. Maka dia pun berdoa kepada Allah untuk. Dilindungi dari segala. Dari segala keburukan tersebut. Makanya orang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Itu dia akan selalu merendahkan diri. Saya pernah menulis sebuah tulisan tentang masalah ini. Judulnya. Menjadi hamba Allah yang sejati. Jadi di, di, pernah dimuat di website. Saya pribadi. Yang namanya www.titikmanisnyaiman.com ya bisa dilihat di situ ada tulisan yang judulnya menjadi hamba Allah sejati barakallahu fik Oke oh, kertas dari Ibu, -ibu ya Pertanyaannya bismillah afwan melenceng dari tema Keponakan anak kesurupan lalu anak merukia dan muntah Dan dia muntah Tapi keserupan dia malah melihat banyak penampakan Apakah langkah selanjutnya Ustaz? <tuh> ya kesurupan itu ada dua Maksudnya <tuh> ada kesurupan yang Keserupan eh, kesurupan kerana jin ya Yang kemasukan jin tapi jinnya sekedar lewat Dalam artian bukan diutus Ya ini ada orang lalai Kemudian dia masuki orang lalai tersebut sehingga dia kesurupan. Ini bisa terjadi karena kesurupan itu disebutkan dalam Alquran, ak ya? ya. Ini benar adanya ketika Allah memperumpamakan orang-orang yang berbuat riba, ya kan? <tuh> uh, ya seperti ini biasanya lebih mudah untuk diobati di rukia. Biasanya jinnya segera pergi. Yang kedua, kemasukan jin karena disihir. Ini di diutus. Nah ini biasanya butuh untuk di rukia lebih. Intensif tentu saja taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan segalanya Kalau dia di kemudian muntah Biasanya kalau muntah itu Atau mengeluarkan lendir Tanda-tanda Jadi -tanda, ya antara tandanya tidak mesti demikian Itu entah jinnya mati Atau sebagian darinya keluar Tapi tidak mesti harus semua sudah keluar ya, Jadi eh, langkah selanjutnya Di lagi tidak mengapa Kadang-kadang jinnya berpura-pura keluar atau lebih dari satu misalnya di dalam tubuhnya karena itu memungkinkan kalau dia sudah makan buhul sihir maka jin akan mudah masuk ke dalam tubuhnya maka yang terlindungnya adalah orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala langkah selanjutnya di lagi dengan rukia yang syari kemudian diusir jin tersebut supaya keluar dari tubuhnya dengan di, e, dibuat dia takut kepada ancaman Allah Subhanahu Wa Taala dan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan kepadanya itu memang sudah membuat dia kepanasan cuma kalau dia diutus, disuruh biasanya dia ada sesuatu yang membuat dia tidak keluar biasanya kadang-kadang jin ini sendiri ada anaknya yang ditawan, kalau dia keluar akan dibunuh sama jin yang memutusnya, karena tukang sihir itu punya jin yang nanti akan memaksa jin tersebut untuk masuk ke dalam tubuhnya, dengan dia mengancam anggota keluarganya akan dibunuh ini yang biasanya menjadikan dia sulit untuk keluar kecuali setelah diyakinkan dengan kemahakuasaan Allah, penjagaan Allah. Kemudian dengan izin Allah dia akan keluar. Kalau kita <coughs> e, bisa meyakinkan jin tersebut. Insya Allah. Itu yang dilakukan untuk langkah selanjutnya. Nah. Definisi berilmu sebelum beriman. <tuh> ilmu dan iman satu. Karena ilmu itu didapatkan dengan <tuh> beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana iman itu adalah ilmu yang bermanfaat. Cuman mungkin kata-kata yang dimaksud di sini <tuh> adalah ketika membaca pernyataan dari sebagian ulama salaf atau sebagian dari sahabat yang menyebutkan Misalnya kunna nata'allamul iman qabla anna ta'allamul Qur'an. Kami dulunya mempelajari keimanan sebelum belajar Al-Qur'an. Berilmu atau berilmu sebelum beriman, kalau ini pernyataan dari ulama yang kita baca, maka maksudnya adalah ketika kita belajar kita menghadiri majlis ilmu, di situ kita akan diajarkan tentang kaidah-kaidah umum untuk memahami agama dengan benar. Yang terkadang Kalau ini tidak kita pelajari Kita akan keliru Misalnya Tanpa kita belajar Atau ada orang yang tidak pernah belajar Dia baca ayat Al-Quran Dia baca ayat Al-Quran Kemudian dia baca hadis Rasulullah S.A.W Langsung timbul dalam pikirannya Kayaknya dua hal ini bertentangan Ada syubhat atau ada orang yang menjelaskan sama dia ayat ini bertentangan dengan hadis ini misalnya akhirnya dia menyimpulkan ada hadis yang bertentangan dengan ayat Al-Qur'an ini kesimpulan yang keliru bayangkan semua wahyu hadisnya sahih ayat Al-Qur'an tidak mungkin keliru semua dari Allah apakah mungkin ada pertentangan Manusia saja kalau dikatakan hari ini bicaranya begini besok berbeda menunjukkan dia kurang akalnya. Bagaimana dat yang maha sempurna dikatakan bertentangan wahyu darinya? Walau kana min indhi ghairillahi <tiri> lawajadu fi ihtilafan katsira. Seandainya Al-Qur'an itu dari sisi selain Allah, maka mestinya mereka akan mendapatkan pertentangan yang banyak padanya. Jadi diluruskan dengan belajar Bahwa Al-Quran dan Sunnah Tidak mungkin bertentangan Kalau hadisnya suai tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran Kalau ada yang terkesan bertentangan Itu kembali kepada pemahaman kita Ini repotnya manusia kadang-kadang Pemahamannya yang salah Tapi dia menghukumi sesuatu yang lain yang salah Dia membaca sesuatu Dia katakan ini yakin salah dia Padahal keliru yang pada pikirannya dia Terbatas ilmunya dia Kurang ilmunya dia Harusnya kita menghadapi wahyu, kita bersangka baik kepada wahyu Sangka buruk kepada diri sendiri Maksudnya, oh saya belum paham Saya harus bertanya, ilmu saya terbatas Pemahaman saya kurang Maka saya cari jawabannya atau bertanya kepada Orang yang berilmu Inilah tujuannya kita belajar agama Meluruskan pemahaman dasar kita Supaya ketika kita mempelajari agama Atau kita baca satu ayat Kita tidak lantas menyimpulkan Dengan kesimpulan yang salah Paling tidak secara umum kita sudah benar dulu dalam keimanan Baru kita mencari ilmu yang lebih terperinci untuk meluruskan pemahaman yang keliru tersebut Nah, karena seandainya ada orang yang punya keyakinan Wahyu mungkin bertentangan dengan wahyu Ini bisa berbahaya ketika dia mati menghadap Allah Subhanahu SWT Dalam keyakinan seperti itu Nah, saya mendapatkan kata-kata seperti ini apa maksudnya? Ilmu itu penghukum Hakim dan harta Terhukum Ya, Ilmu itu penghukum Maksudnya ilmu itu Dia menentukan harta Harta halal dan haram Yang membedakannya adalah Wahyu dari Allah Ini dihukumi halal Karena cara-caranya sesuai dengan petunjuk Allah Ini dihukumi harta yang haram Karena di dalamnya terdapat riba, penipuan dan yang lainnya yang bertentangan dengan hukum Allah. Harta pembagiannya, misalnya juga warisan itu yang menghukumnya adalah ilmu. Jadi maksudnya harta dihukumi oleh ilmu karena harta itu penggunaannya supaya baik harus disesuaikan dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya. Sama dengan ungkapan yang sahih dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taalaanu ketika beliau mengatakan. Al ilmu hehir min al al ilmu yaprusukah wa anta taprusul mali ilmu itu lebih baik daripada harta karena ilmu itu akan menjagamu sedangkan harta justru kamu yang menjaganya ilmu itu menjagamu artinya apa ini membimbing kamu untuk selamat dari penyimpangan dari tipu daya syaitan sedangkan harta kamu harus repot menjaganya ini contoh dari ungkapan tersebut karena berhubungan dengan bagaimana kedudukan ilmu dalam meluruskan Muamalah manusia Meluruskan harta mereka agar menjadi berkah Dan kebaikan-kebaikan yang lain Nah Sedangkan kalau masih ada Cukupan Ya kita cukupkan ya Sudah jam 8 lewat juga Semoga kajian kita di malam hari ini bermanfaat Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan sallallahu wasallam warahmatullahi wabarakatuh